Kembali lagi dengan saya Star Labas Lipo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Pergi di dunia rea, let's get the party aspanjare sendet. Yeah. Yeah, yeah.